Silahkan komentarnya jatanya, Pak jatanya, Kalau jadi orang baik dan orang jujur indonesia itu banyak musuhnya Itu aja Bu、Bye. Terima kasih Terima kasih Pak Jimmy p a n d i selamat pagi Pagi Bu, ya Saya ingin komentari Kalau memang Emakia ini Ya hari ini dari、uh, Bu h d e itu kan katanya sudah mau pokar Nah, itu sebenarnya sih seperti Mau apa, membuktikan siapa yang kentut gitu Ada baunya tapi n gak g bisa dibutuhkan siapa ini Contohnya seperti kita secara pribadi Kena masuk di kejaksaan, di polisi Itu semuanya、uh, Dia langsung minta berapa gitu loh Nah udah, kalau kita mau jerat Misalnya k o n s e p melalui KPK untuk jerat mereka Impossible juga Gitu loh, jadi kelihatan ada Tapi cari siapa buktinya itu kita n gak bisa gitu loh Terima kasih Baik Terima kasih b a k Andri, Pak Edi, selamat pagi Memang yang menjadi whistleblower itu Sudah pasti gak terlibat Ya, belum tentu juga kan i Tuju g a bu? Ya, baik, terima kasih Pak Edi Selamat pagi Pak Andri Selamat pagi Silahkan Ya, untuk rakyat Indonesia bangkitlah Harus melawan semua kejahatan Terutama koruptor Mari kita bersama-sama pemberantas terima kasih terima kasih pak Andre pak Andre selamat pagi ya boh a y a p e r sampaikan saja memang ini jamnya edar banyak maling teriak maling terima kasih